Spesial buat Ancol. Terima kasih juga buat Ancol Project Taman Impian Jaya Ancol, MJ Entertain juga AMC Indonesia. Yuk. Terima kasih juga buat Gilo. Biasa, mantap. Biasa di luar, ya, Terima kasih, <laughs>